Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil-ladhi mayaz wa khusu. Ahaba, ahw asfiya, ahw bil ikhlas. Alhamdulillahil-ladhi min ibadhi l-akhfiyah. Al-Ladin, jika hadir, lama ia rafu; jika gub, lama ia ftaqdu. وصلات وسلام على إمام المخلصين، حبيب رب العالمين، نبينا، وشافعنا ومولانا سيدنا محمد. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Allahumma ya rabbana ja'alna minal mukhlisin Allahumma ya rabbana ja'alna minal mukhlisin Allahumma ya rabbana ja'alna minal mukhlisin Wajannibna minal Allah wa inna ala dhikrika wa khusni ibadatika Allahumma ya rabbana hshurna fi zumratil mukhlisin wa zumrati habibika sayyidil mursalin wa tahta liwai habibika sayyidina muhammad wa tahta liwai muhammad Allahumma yarabbana rizukna tawbata qabla al-maut wa shahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du Alhamdulillah hadirin hadirat kaum muslimin yang semoga pertemuan ini benar-benar menjadi tanda yang sesungguhnya bahwa kita adalah para kekasih-kekasih Allah subhanahu wa ta'ala Semoga ini adalah pertanda bahawa ini adalah manusia-manusia pilihan Allah subhanahu wa ta'ala Yang dipilih oleh Allah Yang dipilih oleh Allah Tidak akan bisa diganggu selain Allah Tidak ada yang bisa mengganggunya dan menjurumuskannya Maka termasuk Hal yang penting untuk diperhatikan di samping kita menuntut ilmu adalah memohon kepada Allah agar kita dipilih, dibimbing dan senantiasa diberi hidayah. Perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala kita dengan dua bekal. Bekal yang pertama adalah permohonan. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala Agar Allah subhanahu wa ta'ala menjaga iman kita, menjaga akidah kita, menjaga kesehatan kita. Yang kedua adalah berusaha secara nyata. Maka kalau kita berjalan dengan satu bekal pinjang, punya kesempatan untuk berbuat hanya berdoa saja, tidak benar. Atau ternyata dia kerja keras untuk mencapai tujuannya, tidak dibaringin dengan doa. Kalaupun berhasil bukan karena Allah. Bisa saja ia sombong karena aku bisa melakukannya. Maka untuk menjaga iman kita dan hidayah kita tidak cukup hanya dengan belajar. Akan tapi harus kita mengadu kepada Allah akan banyaknya godaan. Godaan akidah, godaan iman di zaman ini yang dikemas oleh musuh-musuh Allah dikemas oleh iblis dan pengikut pengikut iblis yang kebenaran dikatakan tidak benar yang dimulai dari sejarah iblis dengan dunia informasinya iblis itu menang semulai dari zaman Adam sampai akhir zaman dengan dunia informasi yang benar dikatakan batil yang batil dikatakan benar maka kita pun bisa tertipu, kembalikan semuanya kepada Allah akan selamat jadi dunia informasi dengan media informasi kalau kisah Nabi Adam AS sudah dikasih tahu oleh malaikat wala taqrabah adihi syajarata fatakunami wala taqrabah adihi syajarata wahai Adam jangan kau dekati dengan jangan kau dekati pun itu Dan itu difahami oleh Nabi Adam AS dan benar-benar difahami sehingga Nabi Adam pun menjauhi daripada pohon terlarang tersebut. Di saat Nabi Adam berada di surga. Akan tetapi iblis punya rekayasa lain. Punya rekayasa lain. Yakin Nabi Adam adalah orang yang cerdas. Dan orang yang selalu menginginkan kebahagiaan. Maka dikemas oleh iblis. Yang katanya. Yang buah. Pohon yang menghancurkan itu. Disebut oleh iblis sebagai pohon keselamatan. Sampai namanya pohon. Buah kuldi. Buah keabadian. Wahai Adam. Kenapa kau tidak makan buah itu? Dijawab oleh Nabi Adam. Kalau aku makan buah itu. Aku akan dikeluarkan dari surga iblis lebih dahsat mengemas informasi itu hei adam salah kamu kamu salah apakah kamu tidak tahu kalau kamu itu sebetulnya diciptakan untuk di bumi kau akan diangkat sebagai khalifah untuk di bumi tahu nah makanya kamu tidak boleh makan buah ini sebab yang makan buah ini tidak akan turun ke bumi tergoda ini wah dengan parabola dan televisinya kalau zaman ini dan sinetronnya begitu maksudnya akhirnya bisa benar juga diambillah buah khuldi yang telah dikatakan oleh iblis dengan label islam liberal pluralisme kan semuanya label-label islam begitu ya itu sudah dikemas oleh iblis, yahudi dan musuh-musuh Allah itu kayaknya islam di kampus hebat diskusi tentang islam islam islam lah ini buah khuldi itu dimakan keluar dari surga Allah subhanahu wa ta'ala dunia informasi lihat menguasai media lihat santri yang soleh itu gak bisa nulis satu kalimat karena takut kepada Allah mahasiswa semester 1 bisa mencaci Al-Quran nah ini dunia informasi itu dikuasai oleh iblis, akhirnya Nabi Adam mengambil buah kuldi dan Siti Hawa mengambil juga karena itu memang sunnah Allah, Nabi Adam dan Siti Hawa akan diturunkan dan setelah itu dikurunkan, ah, hebat menang satu langkah iblis mulai dari itu iblis punya rekayasa, dunia informasi yang arus digerakkan dan memang kita selalu kalah beberapa langkah dengan dunia iblis masalah informasi, televisi tidak ada televisi Islam yang sesungguhnya di Indonesia Raya ini ya sudah banyak televisi yang merusak anak-anak kita yang merusak keluarga kita tetapi tidak ada televisi yang jika diputar anak kita tambah pinter radio Islam, dunia informasi keagamaan sedikit kalau dibanding dengan yang macam-macam masih lebih banyak yang macam-macam koran Islam Pelanggannya hanya berapa puluh. Tapi kalau kurang yang macam-macam, ribuan, bahkan jutaan. Inilah dunia informasi yang harus senantiasa kita cermati. Kita harus membuat informasi. Iblis menang beberapa langkah dalam dunia informasi. Maka dari itu benteng kita adalah satu. Kembali mendekatkan hati kita kepada orang yang telah diutus oleh Allah. Yaitu Nabi Muhammad SAW sebentar lagi kita masuki bulan Maulid Nabi maka ini adalah untuk kita kembalikan kepada keselamatan sebab iblis itu menginformasikan begini Nabi Muhammad yang menjadikan sebab keselamatan rahmatan di alamin apa kata iblis yang ditulis oleh orang Islam, Islam liberal itu gimana Islam kok ada potong tangan tuh? Kan itu bertentangan dengan asasi manusia itu masa ada hukum cambuk tuh ah. apalagi poligami apalagi itu tolak cerai kok hanya suami saja ini adalah ketidakadilan itu uh oh, masya lah ini dihembuskan oleh iblis iblis yang pakai kopiah putih nah, ini harus lebih cermat kalau ada anjing datang karuan kita takut ya tapi kalau sudah pakai kopiah Assalamualaikum pakai bismillahirrahmanirrahim wah ngeri itu Melobiya sama-sama di sorga di masjid maksudnya di kampus Islam Kalau ada orang melobi di tempat jahat aman ah ini mesti orang enggak benar tapi ini masuk kampus Islam sekolah Islam pendidikan Islam pesantren Islam masjid melobi dia Lah itulah tempatnya iblis nglobi dia tidak akan mau mengelobi di alun-alun jauh sana di tempat konser-konser nggak -konser, karuan tidak akan berbicara tentang ilmu Islam. Inilah yang harus kita bentengi anak-anak kita di mana anak kita sekolah ia akan mengambil informasi, informasi, informasi yang sudah dikemas oleh iblis Yahudi musuh-musuh Allah, nasrani yang sudah menanamkan kebencian. Walentar doang kal Yahudi walnasoro mereka nggak akan puas. Mereka anda ingin menemukan kebahagiaan di dalam kehidupan kaum muslimin mulai dari keluarga. Lihat kalau di dalam Islam itu Masya Allah keindahan diperhatikan. Wanita misalnya di dalam Islam melihat diormat, dimuliakan Mulai dari ia terlahir. Bapak dan ibundanya yang merawatnya. Karena keluar dari keluarga yang nikah dengan halal. Tapi di dunia yang tidak karu-karuan ada orang lahir bingung bapaknya di mana? Yo, barangkali orang seorang laki-laki tidak pernah peduli karena dalam waktu yang bersamaan dia mungkin menjinai wanita yang banyak. Keluar hamil, hamil, hamil misalnya. Di dunia barat tidak ada istilah pernikahan dikukuhkan secara secara rohani. Kalau mau ya kumpul kebo, lah ulur anak ya. Kalau mau diakui kalau ndak, ndak nanti sengketa kayak tanah. Sehingga seorang ibu banyak di barat sana yang merawat anaknya sendiri. Tapi lihat di dalam Islam. Suami istri punya kewajiban karena nikah dengan halal. Bahkan seorang istri tidak capek. Seorang istri didampingi suami yang memberi nafkah. Tetapi di dunia yang tidak kenal Nabi Muhammad seperti kucing. Laki asik, rame. Tapi setelah itu hamil tinggal pergi. Tapi lihat. Lihat gender perempuan dihinakan. Kita harus angkat Islam ini. Ada seorang kotanya tokoh fikih reformasi, reformasi tokoh fikih wanita dari Cirebon Raya. Wah, malah merendahkan Islam ini. Sekarang perlu ever, apa Islam fikih Islam ini perlu dirubah kembali agar lebih maju. Lebih maju bagaimana? Kayak barat. Tidak ada pendidikan mengangkat wanita seperti yang ada di dalam Islam lihat seorang wanita da, zaman jahiliyah terlahir dihinakan bahkan dikubur hidup-hidup setelah muncul islam dihormat dihormat bukan saat dilahirkan, saat lahirkan orang tuanya menghargai suaminya bapaknya ada merawatnya dengan penuh kebanggaan bahkan Nabi Muhammad malah menyebutkan yang diberi anak perempuan lalu dirawat sampai menikah surga baginya kurang apa? punya anak perempuan lalu dirawat diperhatikan dididik sampai dihantarkan ke pernikahan surga Rasulullah yang berserita sehingga akan terus diperhatikan oleh orang tuanya sampai masuk pernikahan di dalam pernikahan bagaimana? seorang wanita langsung masuk rumah tangga Allah Rasulullah yang memerintahkan kamu yang menikahi wahai laki-laki berinafakah dia hormati dia jaga dia dan tidak ada dalam undang-undang barat sana. Undang-undang kafir tidak pernah ada yang semacam ini. Cari duit, duit sana. Cari duit, ngumpulin sendiri. Tapi seandainya seorang istri tidur saja di rumah hanya merawat anaknya. Tapi ketahuilah suami yang wajib beri nafkah. Mempunyai anak dan anaknya pada dewasa. Perintah dari Rasulullah. Bekti ke orang tua. Allah menyuruh, bekti kepada orang tua. Tambah, Nabi Muhammad SAW pernah ditanya, Yuna, siapa aku bihakusni, syahbati ya Rasulullah. Siapa orang yang lebih berhak untuk aku perlakukan baik, ya Rasulullah. Dia jawab oleh Rasulullah, ibu mula ini, di saat menjadi ibu dihormati. Siapa lagi ibu muka? Siapa lagi ibu muka? Siapa lagi ya Rasulullah? Baru bapakmu yang keempat lihat, ditekankan karena lemah seorang wanita capek dengan mengandung menyusui dengan fisiknya yang lemah Rasulullah yang mengangkat wanita ini tapi di dunia yang tidak kenal Nabi Muhammad wanita harganya adalah dikecantikan sesaat dijual potretnya, gambarnya, tubuhnya setelah itu setelah mulai tua kalau dia punya uang baru ada yang berkhidmah kepadanya kalau tidak ada titipkan sama anak-anaknya di panti jompo nanti ditemui setahun sekali di hari natal hari apa itu pun kalau sempat kalau tidak hanya mengirim karangan bunga dan sambil mengucapkan mama papa mohon maaf tahun ini saya tidak bisa kunjung karena repot kalau Islam lihat terus mau dirubah apa Kok ada fikih-fikih wanita reformasi fikih wanita ini adalah orang-orang yang pengen merendahkan Al-Quran, merendahkan Nabi Muhammad merendahkan syariat Islam tidak butuh dengan ulama-ulama yang model macam-macam begitu, sudah hebat apa yang dicetuskan oleh ulama bagaimana menghormat wanita dan inilah yang harus kita tekankan, barangkali ini adalah termasuk pesan dari guru kami al alam al habib Abdullah bin muhammad bahrun kikis habis liberalisme dan pluralisme dan jangan ragu biarpun semua orang tidak setuju dengan omonganmu Rasulullah yang akan setuju nanti ini yang harus diperhatikan ciri-cirinya yaitu mengkritik ketidakadilan waris kenapa harus satu banding dua Dan memang hal-hal yang semacam itu dikemas oleh iblis-iblis dan anak buahnya iblis. Dipikir tidak adil. Adil. Perlu dijelaskan misalnya ya. Kalau masalah waris misal saja. Kalau seorang anak laki-laki. Menikah. Di saat dia menikah dia punya kewajiban memberi nafkah. Kalau punya anak lima siapa yang wajib memberi makan anak-anaknya? Suami. Ya. Kalau ada seorang anak perempuan yang mendapatkan warisan cuma separuh bagian dari anak laki-laki, setelah menikah duitnya utuh atau tidak? Utuh, tidak untuk nafkah ya. Kalau punya anak lima belas yang beri nafkah siapa? Bapak. Duitnya utuh ya kemudian kalau saatnya bapak ibunya melarat siapa yang wajib memberi nafkah? dua kakak beradik satu perempuan satu laki-laki mempunyai bapak tak tahunya bapaknya jatuh melarat ibunya jatuh melarat siapa yang wajib memberi nafkah bapak ibunya? anak laki-laki bukan anak perempuan jadi masih banyak hikmahnya yang kalau di jelentrehkan sangat luar biasa tapi lihat Keturunannya iblis sama antek-anteknya iblis mencoba tidak benar. Sebetulnya itu corongnya musuh-musuh Allah yang belajar ilmu agama di Amerika gimana? Nah, ini gimana? Ya. Ini dari orang yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW belajar ilmu ekonomi ya mangga. Ilmu atom di sana boleh, tapi kalau sudah urusan agama harus diambil dari orang yang beriman kepada Nabi Muhammad. Cinta Nabi Muhammad terus sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sambung menyambung. Maka inilah barangkali yang harus kita hadirkan terus bahwa ada sekarang ini upaya musuh-musuh Allah yang merubah informasi sampai ada orang derajat nifkheh dahulu tu nifkheh bias laki-laki yang tampak perempuan selalu dibeginikan begitu Masya Allah seutuhan kepada ulama terdahulu itulah orang-orang liberal. liberal yang menyeru pluralisme agama itu semuanya benar sama bisa masuk surga semuanya sampai ada salah satu orang tokoh agama di luar Islam membaca bukunya orang liberal ini berkata aku sudah masuk Islam biarpun tidak bersyahadat hebat ya kenapa Eh masuk surga semuanya selamat semuanya Ya paling dungunya orang itu ya yang mengatakan agama kita dengan yang lain sama itu. Kalau agama lain menganggap kita nyantai. Karena apa? Isa kita agungkan. Nabi Isa kita agungkan. Nabi Musa kita agungkan. Tapi Nabi Muhammad bagaimana kira-kira? Ada di antara agama Kristen Yahudi mengagungkan Nabi Muhammad? Bukan mengagungkan, mendustakan. Percaya kita. Jadi kita harus nah agama sama enggak apa-apa, baik semuanya. Ini orang paling dungu. Agama berbeda. Tapi tidak berarti di saat kita berbeda lalu perang. Nabi Muhammad tahu orang Yahudi yang berada di Madinah berbeda akidahnya, tapi tidak diperangi oleh Nabi Muhammad. Ini katanya untuk menciptakan keharmonisan di dalam rumah di dalam negara Indonesia ini kita harus kita gerakkan masalah pluralisme ini, jadi semuanya adalah sama, yang penting hidup bersama, berbeda-beda kita tapi dalam kebersamaan karena semua agama, nah, menyamakan, menyamakan agama bahkan kami pernah bertanya kepada seorang kristen tokoh apakah anda setuju jika agama anda dikatakan sama dengan agama islam? diem dia, enggak terus terang saja, enggak usah takut ngomong jawab ragu dia enggak berani jawab, langsung saya jawab, kami jawab agama Kristen beda dengan agama Islam dan agama Islam beda dengan agama Kristen konsep ketuhanan beda kok dikatakan sama merah dengan putih itu beda yang mempercaya adanya Wisnu, Brahma, Siwa, satu menciptakan, yang satu menghancurkan, yang satu merawat. Dengan Tuhan yang tunggal, beda. Memang kita tidak boleh mencaci Tuhannya orang lain, kita tidak mencaci Tuhan orang lain. Anda pun tidak perlu mencaci, eh hey, agamamu punya Tuhan begini, enggak, tidak usah disebut yang demikian itu. Tapi yang jelas beda di sini. Kita dilarang mencaci Tuhannya orang lain. Awas hati-hati jangan guyon-guyon mencaci-caci Tuhannya orang lain. Sebab apa? dia akan mencaci Tuhan kita. Karena kebodohan mereka. Ini. Jadi informasi tentang agama. Jika tidak dari orang yang punya sambung dengan para ulama-ulama. Itu bermasalah. Dan hati-hati kami ingatkan itu tadi. tempatnya melobi iblis adalah di masjid di madrasah di pesantren pesantren kemasukan liberal karena gede-gedean anak-anak santri anak-anak kiai dikirim ke Amerika eh hey, Masya Allah mbahnya belajar di Arab bertahun-tahun di Mekah bertahun-tahun cucunya di Amerika unik atau tidak sudah begitu bapaknya mati jadi kiai gede Masya Allah, kiai Amerika yang kiblatnya berubah, musibah, dia di zaman ini semacam itu, itulah maka kita harus hati-hati, Alhamdulillah, maka dari itu, karena banyaknya problem, tidak semuanya problem ini kita fahami, apalagi untuk menyelesaikan, barangkali ada yang tidak faham tentang problem ini, kalau tidak faham problem menyelesaikan susah, kalau begitu menghadap kepada Allah, sering ngaji, minta Ya Allah jaga iman saya, akidah saya, itulah mukaddimah yang kami sampaikan tadi. Kemudian kita akan melanjutkan pembacaan kitab Hikam, Hikamnya Ibn Athaillah As-Sakandari. Ibn Athaillah As-Sakandari Hikmah yang ke apa? 9. 10. Hikmah yang ke-10. Hai kemahiran ke sepuluh. Kalaulah sunnah Nabi Muhammad saw nafanya Allah bihi, wabi ulumih, wabi ulumikum fitaareni. Amin. Ila anqal. Al-amalu suarun qaimatun, wa arwahuha wujud siri ikhlasi fiha. Amal itu al-amalu amal-amal itu suarun ko mempunyai bentuk zohirnya suar surah. Jadi amal kita ini ada dua, ada jasadnya dan ada rohnya. Jadi ada bentuk zahirnya. Sujud, ruku, sedekah, infak, haji, umrah. Ini adalah zahir amal. Dan amal harus ada zahirnya. Jasadnya. Wa arwahuhah dan ruh. Ruh amal tersebut adalah wujudu sirril ikhlasi fiha adanya rahasia keikhlasan adanya keikhlasan di dalam amal tersebut. Maka di sini tidak ada nilainya jasad tanpa roh bangkai. Amal sebanyak apapun kalau tidak ada rohnya bangkai tidak diterima oleh Allah. jadi harus ada ruh, ruhnya namanya ikhlas dan ini memang pernah kita bahas waktu kita berbicara tentang bagaimana kita meng, men, maapa, melatih keikhlasan dan menjauhi penyakit yang namanya ria jadi amal itu ada mungkin kita bisa bagi tiga satu orang beramal satu Orang beramal dan berniat yang benar, nah ini amal niat. Yang kedua adalah orang beramal niatnya nggak benar, amalnya baik niatnya nggak benar. Yang ketiga niatnya baik tapi nggak pernah beramal. Ya, yang diterima yang pertama yaitu dengan amal yang banyak yang baik kemudian setelah itu dibarengi dengan keikhlasan yang kedua banyak orang beramal tapi tidak pernah dibarengi ikhlas pamrihnya bukan karena Allah rajin ke masjid di saat ada apa misalnya? Pilihan apa? Pilihan jodoh, pilihan jabatan pilihan eh, ketua, yayasan, DKM, rajin jelang pilihan. Habis pilihan bubar lagi. Baik. <laughs> Ada yang punya amal eh punya niat baik tapi nggak punya amal. Dan ini dibagi dua yang terakhir itu. Yang satu dapat pahala, yang satu nggak dapat. Yang terakhir ada dua. Yang pertama diterima. Yang kedua sama sekali tidak diterima. Yang ketiga ada dua cabangnya. Niatnya baik yang pertama. Yang diterima adalah niatnya bagus. Tapi dia tidak mampu karena keterbatasannya. Setiap hari berangan-angan. Setiap melihat ada orang. Masya Allah. Orang itu kok bisa sedekah banyak. Ya Allah. Kalau saya punya duit sedekah. Niat benar dari hatinya. Tidak kaya-kaya. Dapat pahalanya ya. Niatul mu'mini khairun min amali. Jadi niat itu lebih bagus dari amalnya yang model begitu niat yang benar, niat benar itu bagaimana sih? Eh, yang kedua dulu. Yang kedua dari bagian ketiga ini, bohongan. Cita-cita saya kalau nanti dapat rezeki, saya akan masya Allah seperti Pak Haji itu bisa bantu pesantren, masjid, fakir miskin. Giliran kaya? Lupa. Kalau lupa pasti niatnya dulu nggak benar lah. Ini nggak dapat apa-apa. Soalnya apa? Yang penting kan saya sudah niat kan dapat pahala sudah? Tidak, <tos> tidak dapat pahala itu. Niat bagi orang yang memang tidak mampu dapat pahala. Kalau kamu sudah banyak duit masih kikir ya nggak dapat pahala. Enak aja niat-niat tokohi -niat. para orang kaya banyakkan niat ya. Karena niatnya seorang mu'min lebih bagus dari amalnya. Jadi lebih baik niatnya daripada sedekahnya bu. Wah enak banget ini ceramahnya. Bagi dua nama ustadnya sekongkol nih. itu jadi bukan begitu niat kalau niat kita benar di saat kita mampu akan kita wujudkan itu tanda kata Imam Al-Ghazali dan juga dinukil oleh Imam Haddad ta tanda kalau niat kita itu benar adalah di saat kita mampu melakukannya niat ya Allah saya pengen sholat duha nganggur gak mau sholat bohong itu sama nuntut ilmu ditanya ibu bapak mau nuntut ilmu untuk apa agar bisa beramal dekat kepada Allah eh dengar berita bu bangun malam bu susah kan sudah punya ilmu sholat duha tahajud jamaah sholat sholat yang rajin susah eh jadi ada tiga martabat itu yang pertama adalah niat yang baik dengan amalnya, itu yang diterima, yang kedua banyak amal segede apapun, ahli tahajud, ahli duhaan, ahli majlis taklim, ahli ceramah, punya santri, banyak segala macam, tak tahunya apa, jadi kia itu enak ya, banyak yang tangan dapat ngirim ngasih duit, wah rupanya begitu, mondok 20 tahun tuh ya, lihat dikatakan oleh Allah dalam hadis Qutsi kalau tak engkau dusta lihat kayaknya Ustad gede maka jadi penyakit ini tidak hanya di orang bodoh orang paling pinter pun bisa kemasukan maka nggak boleh ada yang merasa bebas dari penyakit ria tidak ada orang yang boleh merasa bebas dari penyakit ria namanya ikhlas itu yang tahu hanya Allah kita masih ingat waktu kita belajar kitab Hidayatul Hidayat Imam Ghazali menukil satu hadis bahasanya riak itu penyakit riak ikhlas ikhlas itu yang tahu hanya Allah malaikat enggak mengerti di bawah ini amal sampai di hadapan Allah fadribu ala wujuhi sahibi ala wajhi sahibi Pukulkan amal ini kepada yang beramal itu Karena dia beramal tersembunyi bukan karena aku Malaikat gak tahu Lah kalau ikhlas itu malaikat gak tahu Lah kok tetangga kita tahu bu bener saya ikhlas Lah kok ngomong-ngomong Ya jangan ngomong-ngomong Kalau orang ikhlas gak usah ngomong ikhlas Kalau ngomong ikhlas lagi gak ikhlas itu Eh ikhlas kok ngomong-ngomong Bener saya bantu ikhlas Eh tak taunya masih Loh, Kok pakai masih lagi ya Kalau ikhlas ikhlas gak usah ngomong ikhlas Nah inilah penyakit yang memerangi ikhlas ini namanya ria. Ria itu luar biasa dan itu senjata pamungkasnya iblis. Senjata pamungkasnya setan. Setan itu maunya orang tidak salat maunya orang kikir, maunya orang itu beruraka ke orang tua, maunya orang itu berbuat maksiat. Tapi kalau ada orang rajin ibadah, setan ikut campur, nyumbang. Yang rajin bu, ayo ngaji, ngaji bu. Sedekah satu juta, kata setan lima juta, jangan satu juta akhirnya seseorang itu bisa menjadi ahli ibadah tapi yang nyuruh setan, kenapa? setan itu orangnya tidak mau putus asa kalau memang dia ditahan tidak boleh sholat masih sholat disuruh sholat sama setan tapi setan diam-diam hm, nanti kalau sudah amalmu banyak tak tetes siria Tss. kayaknya sholatnya ribuan rokaat sampai puasa senin kemisnya ketahuan saat dunia suasa senen kemis lama 20, 20 tahun ya. Setan netes ya, kentes, habis, nggak ada nilainya. Masya Allah, sampai digambarkan oleh Nabi Muhammad dalam sebuah hadis yang diriwatkan oleh Ibnu Hajjah dan Imam Hakim bahwasanya Inna akhwafa maakhfua ala ummati sesuatu yang paling ditakutkan oleh Rasulullah terjadi pada umat ini apa? Arya, wasyah wa al khafiyah dan sahwat yang tersembunyi. Kayaknya niatnya bagus, hmm, tersembunyi. Mau dakwah. Tersembunyi, cari uang di balik itu. Ngafal Al-Qur'an. Kenapa? Undangannya banyak. Syahwah tersembunyi. Jadi ada syahwah tersembunyi. Ria. Berbuat bukan karena Allah tersembunyi ini. Sampai digambar kalau Nabi Muhammad akhfa. Ini yang namanya riwa, ria dan syahwa al-khafiyatu akhfa. Lebih lembut min dabi bin namlatis sauda ala sakhratis samaa filailatidzulma yang namanya ria itu akan masuk ke hati orang lebih lembut dari langkah kaki semut hitam berjalan di atas batu hitam di dalam kegelapan malam uh. Nabi Muhammad bahasanya oh, luar biasa ini bukan semut loh bu ya bukan langkah bukan kakinya semut langkahnya Langkah kaki semut hitam berjalan di atas batu hitam di dalam kegelapan malam. Semut saja tiba-tiba nongkrong di hidung kita, kita enggak keras. Allah oh, ada semut. ya. Makanya yang namanya ria tiba-tiba masuk di hati. Dan tanpa kita rasa. Ini sudah pernah kita bahas, bisa dilihat di sini. Masalah bagaimana mengabadikan amal dengan ikhlas. Kita hanya ingin mencari ini. Jadi amal itu kalau tanpa dibaringi dengan ikhlas enggak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak apapun bangkai itu. Sebesar apapun, maka harus kita terus mencari bagaimana hati kita ini bisa benda, bisa ikhlas dan ini diantara jalan pertama minta kepada Allah, kemudian berusaha memerangi secara secara mujahadah nafsiyah dengan kita perangi untuk menghindari senang disanjung. ngeriak kalau kita pernah menggambarkan tiba-tiba masuk di hati ya itu ibu yang haji kadang-kadang ngeriak dengan hajinya haji sekali haji sekali ada riaknya ya sehingga kalau dapat undangan tidak ada hanya itu kurang ajar tidak ngerti kalau saya sudah haji nih. Hmm. satu haji dua kali ke mana-mana bicara masjidil haram. Wah masjid takwa ini menaranya bagus. Tapi tidak kayak masjidil haram ya. Haram ah, ya, ini Masih ada. Sudah tahu masih saja disebut. Maksudnya biar orang tahu kalau dia. Tapi pembangunan tahun ini dengan ini beda. Tahun ini. Wah mau cerita tahun ini. Wah mina sudah berubah tahun ini. Ya karena dia ke ke Mekah terus. Maunya ke mana-mana cerita hajinya. Akhirnya orang ini belajar. Jangan tunjuk. Jangan kasih tahu orang kalau haji banyak. Ria. Oh, him, Ria Tapi setan berbisik Yang haji dua kali, tiga kali misalnya Setan berbisik Sudah ngerti Ria itu adalah menghancurkan amal Kata setan Kalau ngasih tahu pelan-pelan aja Oh gak mau, pelan-pelan Itu Bu hajinya Bu haji yang pengen memerangi ya, Memerangi Ria Akhirnya Bu Haji memanggil anak putrinya, Neng, Neng, tolong ambilkan mengkena mama yang haji tahun 92, Neng. Nah, akhirnya ngomong, memang ada hajinya 95 kok, ya. Jadi 99 itu paling bagus, masih aja. Pengen pamer amal itu adalah luar biasa. Dan tidak ada orang yang selamat. Kecuali orang yang selalu takut. Kalau kita merasa bahwasannya tidak bakal terjangkit kemasukan, gak kerasa, maka harus kita selalu memerangi namanya riak itu halus, bener halus ya kadang-kadang gak dirasa ya kadang-kadang masyaallah Imam Ghazali ini luar biasa waktu, kecerdasan beliau dalam masalah mengamati watak sifat psikologi seorang psikater berat itu Imam Ghazali itu jadi yang namanya riak itu bisa muncul bagi orang yang sholatnya di kamar sembunyi dia tahu kalau saya sholat depan orang di masjid itu riak tapi saya harus perangi saya di masjid tetap sholat tapi di kamar juga tetap sholat di kamarnya sholat dengan khusus Allahu Akbar gak ada orang tahu tapi terbetik dalam hatinya Ebilis berkata kamu ini ustad ya sebagai contoh harus berlatih kalau sholat yang benar jangan buru-buru nanti biar kalau di luar sudah biasa baik Oh gitu ya. Jadi rupanya belajar khusuknya di kamar itu hanya ingin belajar biar di luar nanti dilihat kayak Ustad khusuk beneran. Oh, Allah, tidak ada orang tahu tapi latihan kata Imam Warsali. sebab ada kebiasaan ya. Ini ibu-ibu ya, yang kerja di kantor juga bisa kena ini masuk kantor yang baru, masya Allah. Orang-orangnya pada baik ini mak ini yang di sini Pak Masur dengan sedekahnya ini puasa Senin Kemisnya ini dengan aduh dia itu punya kebiasaan sholat malam nggak ada yang tahu karena baru masuk kantor kan bingung ngasih taunya gimana tapi kalau saya ngasih tahu ri bingung ngasih tahu eh ibu yang satu ini pada ibu yang satu keluar bu bu ibu kan baru belum tahu ibu ini masya Allah setiap gajian tuh 5% langsung diberikan fakir miskin tambah wah saya kan juga punya sol punya sholat tapi gak ada yang tahu pusing yang satu keluar di sanjung sanjung sanjung dia nggak ada yang nyanjung setelah pada kumpul semuanya ngelihat sama ngeliat sampe aduh ibu capek kayaknya ngembur semalam ya bukan tadi waktu saya sholat malam terlalu awal bangunku, shalawat ⁦masyuk ⁦mengasih tahu halus ya makanya jangan ada yang merasa ikhlas, sudah kalau ikhlas jangan ngomong, ibu kalau ngasih duit gak usah bilang, saya ikhlas lo ngasih, gak usah pahala gak akan ketuker, kalau perlu ini dari orang lain, diterima masuk, ibu ini hadiah dari Bu haji sana, padahal duit kita sendiri berat ya, berat memang dan termasuk riak itu adalah meninggalkan amal soleh Tar takut teriak, wah, ini paling bahaya. Setelah orang takut teriak, apa Wah, kalau teriak begitu berbahaya, mending saya tidak usah sedekah ya. Wah, kacau lagi nih. Bukan, justru diperangi dengan bersedekah. Kata Fudel Ibn Ayat, terkulamali ajlim nasiriyyau. Kalau kita meninggalkan amal baik karena manusia itu riak kenapa gak sholat di situ? gak enak takut ria itu ria wal amalu li ajridna si syirku berbuat baik karena manusia itu syirik jadi jangan malah meninggalkan amal, ibu sholat, dia ya apa-apa terus lanjutkan, depan orang, orang lain tahu gak ya apa-apa, itu cara memeranginya diantaranya ibu sholat di depan orang Allah Akbar Di samping calon mertua yang muda-muda tetap, Allah Akbar tetap tapi cara pemerangnya gimana? Nanti di kamarku yang sempit lebih banyak dari itu. Ah, Ibu kalau berani di depan orang sholat empat rokaat, nanti di kamar berapa? Lapan rokaat. Sedekah depan orang gak apa-apa. Ibu saya sedekah ini ya buat fakir miskin, yatim biatu berapa? Dua juta. Biar lain, biar orang tahu gak apa-apa. Nanti apa? Dua juta diketahui orang. Empat juta, saya masukkan ke masjid gak ada yang tahu, pura-pura ke kamar mandi 4 juta, lah ini cara meranginya kalau perlu nyumbang ke masjid pesantren, tolong diinformasikan bu, saya nyumbang pesantren masjid, tolong diinformasikan setiap jumatan ya ternyata untuk memerangi ria kok bisa, saya nyumbang 25 juta, tapi nanti diinformasikan cuma 5 juta aja, Lah ini dia makanya gak boleh nuduh orang riak, hati-hati di situ, jangan nuduh orang riak ini urusan pribadi, ini ilmu untuk kita orang kelihatannya riak, belum tentu riak kelihatannya ikhlas, belum tentu ikhlas itu urusan, nah, malaikat saja gak tahu kok anda tahu kalau itu riak, kan hebat bener nih manusia, lebih dari malaikat jangan urus riaknya orang urus riaknya sendiri mulai ini tidak ya, ada yang tahu, ikhlas tidak ada yang tahu ada pun tanda-tanda, makanya dilarang su'udhan kepada orang yang sholat kalau kadmi menyebut ada orang datang ke masjid karena ingin dipilih ini contoh bukan nuduh bisa saja kan orang mau dipilih jadi ketua yayasan, ketua DKM, wa, ma, ma, wakil apa, dewan dan sebagainya kan, bisa bisa disebut orang sholat, bisa, tapi tidak boleh nuduh orang itu untuk kita, kalau tiba-tiba ada antara yang hadir pengen jadi anggota dewan ya jangan ke masjidnya di saat mau pilihan nah ini maksudnya pendidikan ini bukan nuduh yang sudah-sudah kalau mau jadi walaikota ya saat ini sudah rajin nanti jangan sampai waktu mau pilihan sholat, ini bukan menuduh yang sudah berlalu ini pendidikan bagi kita yang ada kalau mau minang anaknya Pak Haji itu, ya sebenarnya sekarang rajin dulu, jangan nanti kalau mau melamar lagi masjid, gak kan terus jadi ini pendidikan untuk kita jadi urusan riak jangan nuduh orang lain yaitu kayaknya orang riak, wah oh, nyumbang lima juta aja dipamer-pamerin eh tak taunya pengen memerangi, riak jadi ini urusan hati kita, Enggak usah kita ngurusi. ah, hmm. orang riak nyumbang begitu aja pamernya, sak kampung dengar semuanya itu yang ketahuan, yang gak ketahuan lebih gede Oh sholat takbirnya banter banget. Oh gawber, eh hey, kamu tidak sholat. Biarin orang takbir keras-keras, sedap -keras, apa? Karena barangkali dia termasuk orang memerangi riyad di depan orang empat rokaat di luar 8 rokaat, ya, bisa saja. Jadi begitu mengerikannya, maka hadirkan ruh amal yaitu dengan ikhlas Ustadz yang terima duit belum tentu orang riyad, orang pamre. Barangkali di belakangnya ada yatim piatu yang banyak, ya nggak usah suhu ton ustadz yang nggak nerima duit itu bisa saja riaknya gede pengen disebut orang ikhlas sak dunia wah hebat sak cirebon soalnya hebat eh, ya nggak mau nerima duit nggak mau tak tanya apa pengen digelari ustadz paling ikhlas menikmati dia ustadz eklas masya Allah. kenapa kok tahu oh, dia nggak pernah mau dikasih duit belum tentu intinya ini untuk kita nggak usah ngoreksi orang untuk diri kita sendiri bagaimana kita belajar ikhlas amal kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ini saja sarah daripada al a'malu suwarun qaimatun amal itu ada bentuknya secara zahir yang terlihat wa arwahuha adapun ruhnya adalah wujudu sirril ikhlas adanya ikhlas di dalam hati ikhlas itu enggak perlu diucapkan tidak perlu diungkapkan dengan lidah akan tapi ikhlas itu adalah hati kita karena Allah dan Allah yang tahu dan penyakit riak harus tahu akan ada di semua hati orang penyakit itu ada maka kita harus perangi terus dan memerangi itu sendiri ada pahala memerangi dapat pahala wallahu a'lam kadang kadangkali ada hal yang mau ditanyakan kami persilahkan pada jemaah yang mau oh, bertanya langsung, langsungkan tangannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam wa Saya mau bertanya ya Ustaz Ketika Nabi Muhammad ada mau diciptakan itu semua makhluk-makhluk yang lain pada menyetujuinya kecuali iblis. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak melenyapkan iblis pada waktu itu? Tidak? Tidak melenyapkan iblis pada waktu itu. Dan kedua, ketika Adam ada di surga, itu surga apa namanya, Pak? Dan ketiga, kalau kita berbuat amal bukan berat diriak, ya, tapi mencontohkan ke orang lain kita memberikan ke kotak amal misalnya di masjid 5 ribu itu maksudnya hanya memberi contoh kepada orang lain bahwa kalau bersedekah di masjid itu jangan terlalu pelit gitu. demikianlah pertanyaan dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam. yang saya mau tanyakan ini mengenai muamalah dan muasyarah itu ingin penjelasan apa muamalah dan apa musyarah itu saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dari ibu-ibu silakan acukan Saat. tangan kalau ada. Ini sebentar. Kalau diket. Ibu laki mangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Yang ingin saya tanyakan Kalau orang jadi panitia haji Terus sharing pengalaman hajinya Apa itu termasuk ria Gimana? Orang jadi panitia haji Misalnya mm -hmm. atau temennya mau haji Terus mm -hmm. dia sharing Masalah hajinya oh, tuh. Ya. tuh Apa termasuk ria? terus yang kedua kalau misalnya ngadakan syukuran haji apa itu termasuk ria juga terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ada lagi nggak belakangnya itu, belakangnya itu, itu ada satu ada masih oh, oh, ada nggak ini ibu ada ada itu belakang Oh, banyak. Sekali. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Ibu Jubaidah Dari Cikalahang, Duku Puntang Buya yang saya hormati Saya mau bertanya Tapi agak menyimpang e, Betulkah ada hubungan Antara batasan umur seseorang Ketika dia telah Mencapai umur 40 tahun Dia telah mendapat taufik hidayah Sehingga akan menghabiskan sisa umurnya itu dengan baik. Artinya diajak ke jalan kebaikan itu mudah. Dan begitu pula sebaliknya, apabila umur sudah 40 tahun, tetapi belum mendapat taufik hidayah, akan sulit untuk uh, menghabiskan sisa umurnya. Uh, Kemudian Itu juga berkaitan dengan uh, baginda Rasulullah diangkat menjadi Rasul itu sudah umur 40 tahun. Kemudian yang kedua, Buya, tentang pluralisme itu, Bagaimana e, non Muslim mendoakan orang Muslim? Apakah doanya itu diterima dan kepada Tuhan siapa dia berdoa? Terima kasih bu ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang. Bismillahirrahmanirrahim. Kaidah bahwa apa yang dilakukan oleh Allah? Kita tidak perlu bertanya, Ya Allah kenapa kau jadikan mata saya cuma dua? Kalau empat ada di belakang dua karena enak, tetap gandeng tapi. Karena apa yang dilakukan oleh Allah tidak perlu ditanya. Ini diantaranya qaidah keimanan. Hanya barangkali ada orang yang ingin tahu tidak ada masalah misalnya. Kenapa di dunia ini kok ada orang kafir ya? Kan Allah mampu, toh mah memberikan hidayah kepada mereka semua itu menghancurkan mereka. Beres. Nah, kan. Jadi pertanyaan ini wajar. Pertanyaan ahli iman tuh ya seperti ini. Kenapa Allah? Nah, jawabnya adalah sederhana. Apa yang dilakukan oleh Allah tidak perlu ditanya. Allah bisa menjadikan semuanya ahli iman atau orang kafir semuanya, dan itu tidak akan mengurangi kemuliaan Allah. Dan Allah mengangkat orang bisa saja tanpa sebab dan bisa mengangkat dengan sebab. Allah bisa memberikan uang kepada anda tanpa sebab kerja, ya. Tapi ternyata umumnya Allah meletakkan sunnah atau asbab. Sunnatullah sebab. Jadi ada orang Allah ingin mengangkat seseorang ada perjuangan nanti. Kalau anda ada orang-orang kafir anda tidak banyak berjuang nanti ibadah. Ya. Jadi ternyata. Allah ingin menjur, memasukkan orang ke dalam neraka dan saya ditanya, tapi ternyata untuk mengangkat seseorang. Iblis, antek-anteknya dari bangsa manusia, ini ternyata dihadirkan oleh Allah untuk mengangkat sebagian bangsa, untuk mengangkat Anda, berjuang Anda. Tapi ingat, apa yang dilakukan Allah tidak perlu ditanya. Seandainya Allah masukkan si agar neraka ke surga, itu milik Allah semuanya. Tidak ada istilahnya tidak adil, karena ketidakadilan itu adalah jika ada hak. Kita milih Allah dan ini sudah kita bahas di dalam masalah iktimat amal dulu. Hikmah yang pertama. Apa yang kita lakukan ini adalah karena pengabdian kita kepada Allah. Dan Allah memberi surga atau tidak ini urusan Allah. Hanya kita sebagai seorang hamba maka kita harus senantiasa mengabdi. Lalu mengharap. Dan yang menentukan adalah Allah. Jadi iblis diadakan oleh Allah karena Allah ingin mengangkat sebagian umat dengan berjuang untuk melawan iblis. Ini. Jadi iblis tetap termasuk andai-andainya, ada manusia, ada setan dalam bentuk manusia, jin kayak manusia, itu adalah untuk mengangkat yang lainnya. Nabi Muhammad Dengan kita jauh. Nabi Muhammad kekasih Allah. Kita berharap semoga kita menjadi kekasih Allah. Kalau ditanya siapa makhluk yang paling dicintai oleh Allah? Nabi Muhammad. Tapi musuhnya paling hebatnya orang. Abu hal Ini oh, segala macam lah. Kalau akal-akalan dengan Allah mencintai Nabi Muhammad. Kenapa kok masih dikirim musuh-musuhnya? Itu kan cinta kita yang terbatas, anak kita kita jaga, kita buatkan rumah yang bagus, ya ini, ya. kalau sakit sedikit kita jaga, tidak boleh ada yang ganggu, kan begitu. Itu kita, ukuran akal kita. Tapi Allah, Nabi Muhammad yang paling dicintai, termata, ternyata dikirim oleh Allah, cobaan juga yang paling gede, karena Allah ingin mengangkat Nabi Muhammad. Jadi adanya iblis, setan, manusia-manusia bejat, itu adalah untuk mengangkat sebagian yang lainnya. Sehingga nanti ada jihad, ada perang, ada perjuangan semacam ini ini adalah untuk mengangkat dan itulah kuasa Allah mutlak tidak terikat dengan apapun kehendak Allah mutlak tidak ada keterikatan dengan kehendak siapapun kalau Allah mau-mau dan tidak ada istilah dolim jika Allah melakukan sesuatu kemudian surga ini ulama berbeda apakah surga yang akan kita tempati atau bukan karena surga yang akan tempati adalah darul jaza adalah tempat untuk mendapatkan kita imbalan sementara Nabi Adam waktu itu belum punya amal ya jadi surga apakah surga yang akan kita tempati nanti? amin insyaallah itu sudah ada dan termasuk surga yang ditempati Nabi Adam kalau akidah kita ahli sunnah wal jamaah surga yang bakal ditempati oleh orang-orang beriman sudah ada sudah ada adapun apakah Nabi Adam di situ? itu memang para ulama terbagi dua, ada yang mengatakan ya surga yang akan kita tempati di tempat kalau Nabi Adam loh Nabi Adam kan punya, belum punya amal, memangnya kenapa kalau Allah yang meletakkan tapi sebagian lagi mengatakan adalah bukan surga yang akan kita tempati, akan tapi tempat yang mulia diberikan untuk Nabi Adam jadi intinya adalah surga, disebutkan dalam Al-Quran dalam Al kan di dalam surga disebutkan dalam Al-Quran di dalam surga kemuliaan Apakah surga yang akan kita tempati? Di sini ternyata apa yang ada yang ada di angan-angan Anda itu sudah dibahas oleh ulama sehingga ulama terbagi dua. Sebagian mengatakan bahasanya ya surga yang bakal ditempati oleh orang-orang yang beriman, biarpun Nabi Adam waktu itu belum punya amal akan tapi masalah memasukkan surga adalah urusan Allah dan bukan urusan kita. Jadi biar pun tidak punya amal bisa masukkan ke situ. Ada pendapat kedua dan ini pengikut yang banyak adalah surga atau mai daru darul Karena ada pendapat surga yang akan kita tempati belum di belum diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini ditolak. Nabi Muhammad SAW waktu Isra Merah dihantarkan oleh Allah sampai menyaksikan itu semuanya. Dan ada surga yang bakal ditempati oleh ahli iman itu sudah ada dan ciptakan oleh Allah. Adapun tempatnya di mana itu kan alam akhirat. Jangan ngurus alam akhirat dunia ini urusan Allah. Maka pusing nanti kita. Kalau kita banyak yang tidak kita ketahui dari ini semuanya, tetapi yang harus kita yakini betul nabi Adam adalah berada di surga. Adapun surganya adalah apakah surga yang akan kita tempati atau surga yang lainnya? Di sini memang terjadi perbedaan antara ulama. Kemudian, kalau ada orang ingin memberikan infak sedekah untuk mengajari kepada orang lain, apakah ini termasuk jenis riak? Jawabnya apa? Kalau orang beramal jangan takut dibilang riak. Sudah, beres. Itu saja. Itu kunci. Kalau anda melakukan sesuatu amal baik. Jangan takut dibilang riak. Karena orang takut dibilang riak itu riak. Nyantai saudara. Contoh-contoh. Anda pengen contoh. Saya akan ngasih contoh kepada orang. Lupakan makna yang lainnya. Saya akan ngasih contoh. Karena orang tidak ingat. Riak. Riak itu urusan hati. Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan melakukan amal takut riak. Yaitu riak dikatakan oleh Fudel Imbniyat terkulam alilajrin nasir riak sehingga nanti orang bisa meninggalkan amal karena takut riak. Sama yang mau naik haji lalu kok sering kepada yang lainnya bertanya sudah tanya kepada orang tapi niatnya yang benar bukan pengin pamer saya mau naik haji. Syukuran bukan pengin pamer saya haji. Syukuran karena ingin diselamatkan oleh Allah dengan bersedekah mendapatkan kabar gembira bahwasanya panggilan dari Merentah untuk bisa naik Haji, gilirannya sudah datang kan perlu syukur ya bersyukur atas nikmat Allah nanti akan ditambah syukur nanti riak ndak jangan mikir itu lakukan beres, akhirnya mikir-mikir nggak usah mau sholat nggak usah mau ke masjid ketahuan orang ah oh, ini akhirnya ndak punya amal jadi berbuatlah beramalah dan jangan takut riak, maksudnya jangan takut dibilang orang riak takut riak tapi jangan takut kalau perlu biar orang semua mengatakan. Ini ahli ria. Ah enak. Ini orang gitu aja pamer-pamer. Biarin seluruh, seluruh dunia ngomong kita ria. Tapi yang penting Allah nerima amal kita. Nah ini perlu. Ya itu tadi lihat. Orang ngasih duit tak tanya apa. Tolong kasih tahu. Setiap Jumat kalau saya nyumbang. Ya kan? Disebut-sebut oleh orang. Oh ria gitu aja ria. Amal begitu ria. Ternyata apa? Dia gak mikir itu. Jadi sudahlah lah, beramalah dan jangan takut dibilang riak. Takutlah riak, tapi jangan takut dibilang riak. Biarin orang ngomong kita ahli riak. Urusan hati, itu, ahli ilmu pun begitu, ustadz pun begitu. Semuanya harus menjaga hati, itu ngeri, berat. Mu'amalah dan mu'asyarah itu tidak beda maknanya hanya untuk apa. Maknanya sama, mu'asyarah itu bergaul dengan yang lainnya. Mu'amalah bergaul dengan yang lainnya. Itu maknanya sama, di dalam Al-Quran semuanya dipakai. Hanya yang sering masalah muasyarah ini adalah antara suami istri. Wa asyiruhunna bil ma'ruf tapi semuanya adalah makna hubungan sesama manusia. Hubungan antara sesama manusia namanya muamalah atau muasyarah. Namanya kalau fikih urusan dengan jual beli namanya fikih muamalah. Itu adalah secara lafaz tidak ada beda, hanya kadang-kadang punya makna khusus di saat dinisbatkan kepada pekerjaan khusus. Muasyarah zaujaini. Interaksi antara suami istri, hubungan suami istri tapi kalau mu'amalah antara manusia, hubungan dengan sesama manusia artinya adalah semuanya sama memang ada disebutkan Nabi Muhammad pernah mengingatkan kalau orang sudah mencapai umur 40, kalau tidak dapat hidayah, wah ini adalah alamat tetapi ada kalau orang 40 sudah dapat hidayah, itu akan menambah itu hanya sekedar alamat tanda ya bukan berarti waduh putus asa, aduh saya umur 40, 50, benar-benar alin raka sudah karuan aja ngapain bukan, hanya tanda Tanda kematangan akal itu soalnya di 40. Nabi Muhammad diangkat kan 40, bukan ari salahnya. 40 tanda kematangan setelah itu kan mulai tenang itu. Bergolak umur 20, 30, punya 6 40 sudah mikir berapa tahun lagi saya hidup kan akhirnya moderat. Brutal-brutalnya berkurang ya. Usia-usia matang jadi itu hanya pertanda saja bukan berarti itu wah aduh seumur 50 wah sampean sudah umur 50 gak bener gak bakal bener masuk neraka wah ini gak beres Sayyidina Umar bin Khattab sadar tobatnya umur berapa kan begitu banyak orang-orang besar tobatnya adalah tua-tua ya Malik bin Dinar umur berapa tobat bukan umur 40 jadi bukan itu hanya pertanda saja maksudnya yang sudah kelebatan 40 cepat benah-benah lah gitu loh yang belum 40, awas hati-hati, banyak orang mati muda sekarang kalau siap-siap semoga panjang umur semuanya orang di luar islam berdoa untuk seorang muslim, tidak ada perlunya tidak perlu kita didoakan oleh orang kristen sama yahudi bahkan nabi sangat jelas Permohonan kepada Allah menjauhkan rahmat Allah. Jadi kalau bisa kalau anda meninggal jangan sampai masuk rumah anda orang yang tidak beriman lalu berdoa di tempat itu itu menolak malaikat menjauhkan malaikat. Sudahlah kalau takziah takziah ya. Kalau mendoakan tapi jangan anda minta. Wah anda bisa. Kalau ada orang meminta kepada Tuhan selain Allah kira-kira syirik atau tidak? Dosanya gede atau tidak? Malaikat jauh. Itu tidak perlu didoakan oleh mereka karena mereka tidak iman, doanya tidak dijamin tidak dikabul. Sekarang begini aja ringan-ringan. Ada orang muslim pemabuk, pezina, suka bunuh orang. Wah, oh, Anda sudah rajin ngaji, kira-kira terlintas di benak lalu saya akan mencari pemabuk ini untuk minta doa ada enggak kira-kira? enggak -kira? ada ya karena anda sehat ya karena umumnya ahli masyarakat kan tidak dikabul oleh Allah ngapain saya cari pemabuk, pezina, oh, minta doa ya sementara orang itu masih lebih bagus karena apa? dia masih berislam ya? lah ini minta doa kepada yang tidak beriman kepada Allah lah ini unik lagi tidak perlu seperti itu enggak butuh kita kita perlu doanya orang ahli iman yang kenal Allah Bahkan bisa berbahaya kepada akidah anda. Tolong pak doain saya. Dia agamanya bukan Islam. Maksudnya apa? Suruh minta kepada Tuhan. nya Berarti anda percayai dong. Bisa syirik kita kalau begitu. Kecuali dia Tuhannya Allah. Begitu. Maka ini enggak. Jadi ada masalah pluralisme. Doa bersama. Itu adalah orang yang bingung. Bermesra-mesraan dengan di luar islam, islam itu sangat indah kalau mesra dengan luar islam itu sederhana kalau tetangga kita yang kristen sakit kita kasih obat, kalau lapar kita kasih makan gak usah diajak sholat bareng doa bareng dan sebagainya, itu masalah pribadi kepada Allah doa bersama persekutuan antara malaikat dengan iblis, gak ada dalam sejarah itu itu diadakan oleh manusia-manusia ini Dipikir tokoh ini adalah yang paling hebat nanti bisa kalau kita bisa mempertemukan ini agama-agama untuk doa. Bukan untuk doa yang diinginkan oleh Islam bagaimana hidup bersama baik, bukan ibadah bareng. Kalau ada seorang muslim menyakiti tetangganya yang Kristen, Nabi Muhammad marah. Tidak diterima sebagai umat Nabi Muhammad dan adzali dimian man adzamian faqat adzani. Menyakiti orang kafir, orang Kristen yang hidup bersama, kita itu menyakiti Nabi Muhammad Kurang apa Gak usah sholat bareng Gak usah doa bareng Gak usah ini masalah pribadi Kepada Tuhannya kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ini adalah upaya aneh-aneh Doa bersama untuk Negara Untuk Tidak ada itu Masa Apa anda semuanya Ustadz-ustad Ada waha amin coba masuk akal gak? Oh, dia doanya minta wahai ini tolong ini yang diminta bukan Allah amin kabulkan doaku lah ini kan orang unik lah kalau kita berdoa lalu orang mengamini orang diresa mengamini lain ini jadi tolong dibedakan urusan ibadah dan sebagainya jangan dicampur aduk tapi ingat perbedaan kita yang semacam ini bukan berarti kita harus bermusuhan agama kita beda Merayak ikut merayakan Natalan haram ini kan bukan berarti perang kalau mau ngasih ayam goreng besok saja setelah Natalan jangan hari Natal kalau anda kebanyakan duit ngasih tetangga anda yang Kristen 10 juta nanti saja jangan pas hari Natal kita ingin menjamu orang Kristen bersama kita makan enak masuk rumah makannya enak ingin, gak ada masalah hubungan baik, baik tidak usah kita pakai arus pluralisme sama doa sama ini Asya Akhirnya okay, nanti masjid ya toleransilah kalau Jumatan tolonglah datang nanti saya akad ke gereja. Kalau memang itu terjadi memperbudak malaikat langsung dimasukkan neraka semua ini sudah. Sudah ada-ada kayak begitu. Ini adalah termasuk musibah akidah yang perlu kita cermati di zaman ini. Jadi tidak perlu kita minta doa kepada orang tidak beriman. Bahkan kalau kita mendoakan mereka, doakan dengan hidayah. Bukan dengan selain itu. Karena apa? Yang paling dibutuhkan orang yang belum beriman, orang Kristen, Yahudi. Dia butuh hidayah dari Allah. Kita doakan. Adapun untuk menjalankan perintah Nabi Muhammad, Anda harus baik-baik dengan mereka. Ingat tidak boleh kita merendahkan, mencaci, mengolok. Tetap wajar selagi dia tidak mengganggu anda, anda pun tidak boleh mengganggu kalau misalnya orang ganggu ya kalau ada mereka ganggu kita ini yang memang benar-benar orang dungu diganggu diem, kita digigit semut saja, semut kecil masih di gitu. sudah begitu katanya kita ini ekstrim Masya Allah kalau sudah mayoritas kaum muslimin ahli sunnah wal jamaah kaum di luar islam tentrem ayam tapi kalau sudah yang mayoritas adalah di luar Islam, ribut terus. Bisa dibuktikan di mana saja. Di Jawa itu tentrem, tidak ada pernah keributan antar agama. Kapan itu? Sebelum adanya pluralisme. Iya enggak? Sebelum adanya pluralisme, sebelum adanya yang macam-macam di saat umat Islam betul-betul menguasai Jawa, enggak ada keributan akhir zaman ini. Justru setelah munculnya pluralisme di saat di sebuah pulau sana, di sebuah daerah di pulau sana umat Kristen banyak ternyata di situ orang Islam ditolimi. Di kampung kita di Bilitar, orang Kristen mulai dulu sampai sekarang anak turunan tidak pernah repot, sawahnya luas, nyaman, tidak ada masalah. Islam itu sangat menghargai, tidak usah pusing-pusing itu urusan pluralisme dan segala macam itu. Pokoknya kalau ada orang mengatakan kita harus ikut masalah ini pluralisme ini adalah untuk menjalin kebersamaan itu adalah dusta paling luar biasa hati-hati di kampus dan sebagainya liberalisme pluralisme sama-sama doa sama ini toleransi beragama toleransi beragama bukan begitu maknanya bukan berarti kita harus doa bareng salat bareng ini baik ada pertanyaan dari so dari Mas atau Mbak ini Acun ya dari kuningan bahasanya, Buya mau tanya bagaimana jika ada orang yang tidak mengikuti empat madhab dengan alasan mereka empat imam madhab juga menyuruh kita mengikuti hadis yang suhih, benar kalau pertanyaannya bagaimana kalau kita tidak ikut madhab malik madhab imam syafi'i, madhab imam Ahmad, madhab imam Abu Hanifah ini gimana? alasannya adalah Karena mereka memang menyuruh kita mengikuti hadis yang soheh. Ida sohal hadithu fawwa madhabi. Para imam mengatakan kalau hadis soheh itu madhab ku. Benar itu. Benar. Kalau memang anda sudah sampai derajat tahu itu ya anda tidak boleh ikut madhab. Oh entah hadis soheh saja tidak mengerti. Kalau anda sudah bisa tahu. Hadis Sahih, terus bagaimana anda memadukan antara hadis yang sama-sama Sahih bertentangan, misalnya Muqitahid gak boleh ngikut empat Madhab. Laini mengatakan hadis Sahih pun menurut Imam Bukhari dia belum berijtihad urusan hadis dia itu urusan hadisnya jiplak Imam Bukhari. Coba suruh saya hadis sendiri bisa atau tidak? Kak coba lo, itu orang paling sombong yang menantang orang bermadhab itu. Bermadhab itu keharusan para ulama Imam Syafi'i mereka mengamalkan hadis-hadis sahih. Ada ini termasuk virus ini. Ini termasuk makanya. Kalau kita merentet. Penghancuran akidah itu. Kalau kita bisa susun. Yang pertama adalah Allah Rasul. Setelah Rasul ada dua cabang. Yang paling kanan adalah sahabat nabi. Yang kiri ahli bed. Atau dibolak balik. Terus ke bawah lagi. Nanti Apa? Al-Quran, karena itu para sahabat Nabi yang menurunkan Al-Quran. Setelah di bawahnya Al-Quran, ulama-ulama, Al-Quran dan Hadis ya, Al-Quran Hadis. Setelah Al-Quran Hadis, ulama-ulama. Setelah ulama-ulama pemikiran ni, ada orang yang ingin merusak Islam dengan cara tinggalkan ini semuanya, langsung ke U. Al-Quran ke hadis, sebetulnya ini merendahkan diputus kita dari ulama, gak boleh ikut madhab imam syafi'i, imam ahmad coba, orang yang sombong itu suruh kesini, tinggalkan semua madhab tak kasih buku Al-Quran dan kitab enam, skutubus kita, ente sholat kalau bisa, ayo sampai mati gak bisa ngerti caranya sholat itu dijamin itu ngintip buku gurunya itu yang sama-sama anti madhab, eh ngintip juga sampai Gak boleh ngintip. Gurunya ngintip, ngintip. Itu paling sombong. Ngintip kok ngaku. Gak usah ikut ulama. Gak bisa orang. Ayo mau hadis. Semuanya pakai hadis. sok Allahu Akbar. Hadisnya apa? Gak hafal. Berarti saya gak jadi. Karena saya gak tahu hadisnya. Jadi sholat gak pakai takbir ya. Iya karena hadisnya gak hafal saya. Dalilnya gak tahu. Kabirau. Aduh lupa dalilnya. ya Gak pakai sudah. Fatehah, dah dalilnya? Orang paling dungu itu ada di Cirebon hati-hati. Menolak Imam Syafi'i. Yang ingin tahu dalilnya suruh datang kepada ahlinya, didatangin ke dalilnya kalau dia enggak ngerti. Kalau Anda tidak tahu bukan berarti tidak ada karena Anda bodoh belum tahu, gitu saja, sadar, beres. Loh kok menuduh Imam Syafi'i goblok? Ini kan kurang ajar. Menuduh Imam Malik goblok. Ini kan kurang ajar. Kalau enggak tahu tanya kan ada yang ngasih tahu dalilnya nanti karena orang tidak tahu itu, sesuatu yang tidak diketahui kan belum berarti tidak ada. Saya enggak tahu ada duit di bawah kasur ini ya. Apakah artinya enggak ada? Enggak, ada. bukan karena saya enggak tahu, enggak tahu. Kalau Anda tidak tahu tanyakan jangan Anda mengatakan itu enggak benar Imam Syafi'i itu adalah sesat karena begini, dalilnya palsu dan sebagainya. Masya Allah Tahlilan enggak boleh, tawasulan enggak boleh segala macam akhirnya. Tobat tahu-taunya apa? Kalau mau duduk lah ini yang anti tawassul anti tahlil mohon. Kami tunjukkan dalilnya yang kuat dari Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intinya kalau ada orang ini contoh saja biasanya yang melarang taklid, ikut empat madhab itu anti tawassul anti tahlil, anti marhabanan, duduk kita jelaskan. Disaksikan oleh manusia banyak, diundang beradu argumentasi dalilnya mana, ayo. Yang dikasih tahu ibu-ibu yang polos-polos di kampung bu itu betas saat mason neraka nih sampai hari ini tidak pernah ada yang menegur kami nih kami termasuk kelas bodoh sebetulnya ya nggak ada yang tegur bu ya tolong itu hadisnya nggak benar dan sebagainya ini mana? Ayo, hey, eh ustadz ustadz itu yang gembar kembar di radio-radio itu di mimbar-mimbar yang mengatakan itu betah ini tolong ayo ini jangan dirusak umat jangan diputus dengan salaf salaf kita adalah imam syafi'i imam ahmad bin hambal imam malik imam abu hanifa itu salaf kita. Itu salaf yang segunanya karena hidupnya dia Imam Syafi'i meninggal tahun Imam Abu Hanifah meninggal tahun 150. Itu antara abad ke-1 sampai abad ke-2. Tahun 100 sampai 200 lebih. Itu 200. Itu 200 lebih. Itu adalah imam-imam salaf, bukan orang yang hidup di akhir zaman. Salaf kita yaitu kalau Anda ngikut Imam Syafi'i, Anda ikut salaf, Anda ikut Imam Ahmad ikut salaf jadi salafi yang sesungguhnya ya anda itu yang ngaku salafi tapi gak mau ikut madhab bos itu goblok bagaimana ini permasalahan akidah dipecah belah oleh umat dipecah belah umat gara-gara ini yang tidak ikut imam abu hanifah itu adalah kedunguan ini yang harus dijelaskan, Kenapa imam abu hanifah orang yang disepakati kesolehannya ilmunya maaf ini adalah permasalahan yang saat ini genting Dikit-dikit, tidak -dikit, nah, boleh ikut madhab Masya Allah, cobalah dijelaskan Ini adalah musibah di zaman ini Ibu-ibu yang sudah solatnya tentram ayam Ibadahnya banyak, dibilang bu salah bu. Ya Allah, 20 tahun saya salah Ya Allah Mohon maaf jika ada kalimat kotor Ini ada hawan nafsu ya Semoga Allah mengampuni. Kalau sudah begini ada hawa nafsunya. Semoga Allah mengampuni. Dan yang anti tahlil semoga diampuni oleh Allah, yang anti tawasul diberi hidayah oleh Allah, diberi bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah mulai emosi itu adalah ada setan yang nunggangi. Baru banyak istighfar. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Istighfirullah. Innan nafsal ammarah bisu' hawa nafsu itu selalu ngajak yang jelek. Kelihatannya pakai kebenaran ya. Kita pun tidak lepas di sini ngomong begini bisa saja yang nunggangi adalah hawa nafsu. Kita bersama Ibn Atwa'ilah secondary. Tanyanya yang enak-enak aja ya. Jangan tanya lagi inilah. Repot nanti kotanya panas lagi nanti. Baik. Satu. Kemudian waktunya sudah hampir. Karena. Tapi pemulainya juga terlambat tadi. Mungkin dimaklumi. Saat-saat ini memang isya-nya mundur ya. Mundur jadi barangkali dimaklumi. Saya bermimpi dengan saya bermimpi dengan orang tua saya yang sudah meninggal. Dalam mimpi saya dibikinkan rumah. Paginya saya ceritakan pada istri saya, lalu istri saya menakwili mimpi tersebut. Istri saya bilang mau dapat rezeki yang tidak diduga-duga. Beberapa hari kemudian saya mimpi lagi yang sama. Kayak seharinya saya mendapat kupon hadiah langsung. Gimana hukumnya mendapat hadiah tersebut dan bolehkah saya memiliki hadiah tersebut? masalah mimpi ya mimpi itu kalau baik itu adalah termasuk kabar gembira dari Allah kalau jelek tidak akan mengganggu kehidupan anda kalau anda mimpi jelek tidak akan mempengaruhi kehidupan anda ya jangan sampai macam-macam bahkan sebaik-baik mimpi sebaik sejelek-jelek di saat bangun sejelek-jelek mimpi paling enak di saat bangun ada orang mimpi dikejar harimau paling enak kapan? bangun tapi ada orang yang hidupnya mimpi, deg-deg cerita, mimpi, mimpi saya malam sih. Jadi jangan dihubungkan dengan mimpi. Akan tapi kalau ada orang bermimpi, ingat tolong di takwili yang baik, sesuai dengan takwil anda itulah yang Allah hantarkan. Khusnul Khotimah kepada Allah. Allah alam dijawab. Mari kita tutup untuk kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang. Subhanallah, Alhamdulillahirabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala Ali Sayyidina Muhammad Allahumma rhamna wa la tu'adibna Wa ngsurna wa la takhululna Wa afina wa tumritna wa akribna wa la tuhinna Wa atirna wa la tuhthir alaina Inna ala kulli syanggudhir Allahumma ya Allah Ya Allah Sucikan hati kami Allah dari kemunafikan Sucikan hati kami dari kesyirikan Sucikan hati kami dari kekafiran Ya Allah Sucikan hati kami dari dengki Sucikan hati kami dari kesombongan dan riak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 Ya Allah, kabulkanlah keinginan dari saudara-saudari kami. Allah, berikan kepada mereka anak-anak yang seolah-olah.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 iman dan mudahkanlah kami Allah dia dalam menjalankan tugas kewajiban ini Allah berkailah bajelis ini berkailah kami semua ya Allah bantulah oleh memudahkan segala urusan kami yang di masjid ini Allah semua orang yang mempermudah urusan kami dalam dakwah ini Allah mudahkan urusan mereka ya Allah semua ya Allah boleh dari ya Allah boleh dari yang di halaman sana yang mengatur atau berlalu lintas boleh dari yang di dalam masjid ini yang membersihkan kamar mandi atau yang mengatur uh, pengeras suara atau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 iman ya Allah Rabbana adina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa kina azaban wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam walhamdulillahi rabbil alamin Al-Fatiha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh